Assalamualaikum Sjidrlun, berita malam edisi hari ini Senin 23 Juli 2018, dibacakan Ardiansyah. Puluhan hektar hutan Aceh Tengah terbakar. Pejabat singkil harus kembalikan uang 1,3 miliar rupiah ke kas negara. Dua napi pemesan sabu jadi tersangka.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 Diperkirakan jumlah kerusakan lahan dan hutan akibat amukan si jago merah mencapai angka puluhan hektar Sepanjang hari ini kebakaran lahan kembali terjadi di tiga titik lokasi berbeda. Meluasnya kebakaran lahan dipicu kondisi cuaca panas dan angin kencang. Kepala Pelaksana BPBD AC Tengah Tamrin Elasri mengatakan hari ini kebakaran lahan terjadi di kawasan Kampung Oneone, Kecamatan Lutawar, kawasan Uning Kirib, serta di daerah kebut Kecamatan Bebesan. Berdasarkan data sementara yang dihimpun, sebelumnya kebakaran lahan juga terjadi di kawasan Lelabu, Kecamatan Kebayakan, areal hutan Serule, Kecamatan Linge, dan kawasan Burbirah Panjang, Kecamatan Lutawar. Darulun pejabat Aceh Singkil harus mengembalikan uang 1,3 miliar rupiah lebih ke kekas negara. Hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI perwakilan Aceh 4 Juni 2018 terhadap APBK 2017. Terbesar pejabat yang harus mengembalikan uang ke KAS negara adalah anggota DPRK Aceh Singkil. Sebesar Rp1 miliar lebih, kemudian set dakap Rp80 juta, rupiah, sisanya tersebar di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Uang yang harus dikembalikan itu umumnya disebut-sebut akibat kelebihan biaya perjalanan dinas. Kondisi ini mendapat sorotan warga, seharusnya anggaran Rp1 miliar itu bisa digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, namun lenyap gara-gara ulah oknum pejabat. Asisten Administrasi Umum Serdakap Acesing Kilius Fahanum saat dikonfirmasi mengatakan temuan BPK ini telah ditindaklanjuti. Sebagian sebutnya sudah ada yang mengembalikan dan ada juga yang sekaligus dan mengansurnya. Sudah penyidik Satuan Narkoba Polres Aceh Utara menetapkan dua narapidana yang memesan sabu dari luar sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keduanya adalah Jufri, kasus narkotika asal Samtali Rabayu Aceh Utara dan Muslim, napi kasus penganiayaan asal Kecamatan Matangkuli Aceh Utara yang terlibat dalam kasus penganiayaan. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik Polsek Lok Sukun melimpahkan kedua napi ber- Sama MZ 26 tahun warga desa Blangnibung Samudra Aceh Utara yang mengantarkan sabu Bersama mereka polisi juga melimpahkan barang bukti berupa 2 paket sabu dan uang 5 juta rupiah Diberitakan sebelumnya, aparat satuan Intel Campo Res Aceh Utara Jumat sore pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Meringkus seorang pria yang hendak mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke cabang rumah tahanan atau rutan Lok Sukun Aceh Utara Sabu itu dipesan Jufri pada MZ atas permintaan Muslim. Namun Muslim meminta bantuan Azed mantan Nafi Rutan Lok Sukun untuk mengambil barang tersebut. Namun berdasarkan keterangan polisi, Azed curiga kemudian melaporkan kasus itu ke polisi. Hal tersebut dibenarkan Kapolres Aceh Utara KBP Rizkian miliardin melalui kaset narkoba KPildani Ilyas. Ia mengatakan, Siang kemarin ketiganya sudah dilimpahkan polsek Lok loksukun kesatuan narkoba Kemudian mereka langsung diperiksa kembali dalam kasus tersebut oleh penyidik Untuk menyelidiki apakah hanya mereka yang terlibat atau ada keterlibatan pihak lain Sudahlun korban angin kencang di desa Cotkumbang, kecamatan Kuala, Nagan Raya Hingga hari ini masih di tempat pengungsian Mereka ditampung di rumah saudaranya di desa tersebut Rina Mustafa, 42 tahun, korban angin kencang merupakan salah satu warga fakir miskin di desa tersebut sehingga tidak ada kemampuan secara pribadi membangun kembali rumahnya yang rusak. Gesi Cotkumbang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Agan T. Ibrahim yang dikonfirmasi mengatakan terkait bantuan untuk warganya itu dilakukan permohonan bantuan kepada salah satu perusahaan dan dinas sosial kabupaten setempat. Permohonan bantuan baru disampaikan secara lisan dan rencananya pekan ini pihaknya akan menyampaikan proposal bantuan rumah untuk janda miskin tersebut. Sementara itu Rina Mustafa hidup bersama dengan 4 dari 5 anaknya yang telah yatim sedangkan anak yang tua ditinggal bersama saudaranya di Aroongan Lambali, Aceh Barat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Darlun, ratusan calon Jamaah haji Kabupaten Aceh Barat Daya mengikuti pemantapan Manasik Haji dan Umrah di Masjid Atakwa Blangpidi selama tiga hari. Ketua Panitia Pelaksana Hajah Nur Taiba Usman dan Sekretaris Panitia Nur Hilma S.A.G. ketika ditemui di Masjid Atakwa Blangpidi mengatakan praktek Manasik Haji dan Umrah diikuti 102 peserta. Sekitar 60 peserta diantaranya merupakan JCH yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2018, selebihnya masih masuk daftar tunggu. Pemantapan manasik dengan melaksanakan praktek langsung di lapangan diawali acara pembukaan, peserta diberikan penjelasan taharah, meliputi wuduk, dan cara tayamum dalam pesawat. Rangkaian manasik yaitu praktek lapangan ibadah umrah, dilanjutkan penjelasan cara salat dalam pesawat dan jamak kasar, dan penjelasan tentang haji. Berlun Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Barat Daya belum melakukan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan anggaran desa Gampung Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Bate, tahap 1, 2017. Hal tersebut dikatakan Kajari Abdiya Abdur Kadir SHMH dalam sambutan pada acara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-58 di halaman kantor kejari setempat. Sebelumnya anggota DPRK Abdiah Iskandar meminta aparat penegak hukum setempat mengusut dugaan penyimpangan anggaran senilai 600 juta rupiah. Dugaan terjadi karena penggunaan anggaran hingga saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan oleh kuasa pengguna anggaran desa setempat. dampaknya anggaran desa Gelanggang Gajah tahun 2018 tidak bisa dicairkan hingga saat ini. Zarlun Kejaksaan Negeri Pidi belum menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh terhadap dugaan marab atau pengelembungan harga tanah untuk sarana lapangan bola. proyek tersebut ditangani Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dispar Budpora PD dengan anggaran sesuai daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA 2016 mencapai 6,3 miliar rupiah. Anggaran tersebut bersumber dari dana otonomi khusus Aceh. Dana tersebut dialokasikan untuk lapangan sepak bola Kecamatan Gelumpang Minye, Indrajaya, dan Kecamatan Mutiara. Kepala Kejaksaan Negeri PD FNDSHMH mengatakan dugaan marab pengadaan tanah lapangan bola masih dalam pengusutan penyidik Kejaksaan Negeri PD. Dalam pengungkapan kasus ini, hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 45 saksi termasuk kuasa pengguna anggaran pada Disparbutpora PD. Ini Scrum Srambitan yang permeski Amrita malam ini Senin 23 Juli 2018. Berita pagi BFM dengarkan kembali pukul waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet Follow juga Twitter dan Instagram kami @srambitan. Wassalam.